Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'd Kita lanjutkan bahan kita Terhadap syarah Al-Ha'i ahli Abi Bakar bin Abi Dawud Rahmatullahi Imamun ibnu Imam Al-Imam Abu Bakar adalah seorang imam Anak beliau yaitu Abu Bakar juga seorang imam Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai apa kemarin Al-Qadok wal Qadar Al-Qadok itu ketetapan Al qadar ya takdir itu aja yang Intinya dua-duanya artinya sama sebenarnya. Cuman mereka bedakan dari si istilah apa? Lafadznya saja. Wa ila nanti kesimpulannya al qada wal qadar itu sama. Diterjemahkan bahasa Indonesia saya ketetapan dan takdir. Sama kan? Sama. Nah, kita lihat. Wal qala Asy-Syeikh Shalal Fauzan, habidullah taala, wal bahts fil qada'i wal qadar yatadammanu umuran katsirah. Pembahasan mengenai Ketetapan Allah taala dan takdir Allah taala itu mengandung di dalamnya perkara-perkara yang sangat banyak. Awalan pertama, makna al wal wa qadar. Kita harus tahu, apa sih qada', apa itu qadar? Antum bertanya enggak dengan takdir Allah. Nah, takdir apa itu loh? Antum bertanya enggak dengan qada' Allah taala, itu qada' itu apa? Harus tahu kan kita lihat. Al-qadaru huwa takdirullahi jalla wa ala lil asyai wa iradatuhu laha. Wa fi takdir itu Kodar itu adalah takdir Allah Ta'ala Takdir itu berarti ketetapan Nanti sama sebenarnya ya kita lihat aja. Kodar itu adalah Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada semua perkara Dan keinginan Allah Ta'ala Terhadap perkara tersebut Dan Allah Ta'ala mewujudkan Perkara tersebut pada waktunya Antum kalau ini kepanjangan Langsung saja mengambil simpelnya Qadar itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu aja. Qadar itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena intinya kembali ke situ. Takdir tersebut Allah ta'ala tentukan pada waktunya. Sesuai dengan keinginan Allah ta'ala. Paham ya? Sesuai dengan kehendak Allah ta'ala. Contohnya sekarang. Nah barakallah. Fikum antun punya rencana. Di malam hari punya rencana. Besok insya Allah ta'ala. Anda mau kerja berangkat awal. Ternyata setelah sampai pagi hari nggak ada kerja, badan sakit, pegel misalkan, pam ya, padahal awal mulanya di malam hari ada rencana, ternyata rencana tersebut sudah Allah Taala takdirkan bahwasanya besok nggak akan terjadi, pam belum, jadi kita nggak bisa mengelak sudah, pam ya, jadi, nah barakalul fiqom kalau ada orang mengatakan orang itu bisa lari dengan dari takdir Allah Taala nggak bisa, pam ya, Allah Taala apa, sudah menetapkan semuanya, nggak bisa orang lari dari takdir, katanya ada Ustad. Yang apa? Yang bisa mengubah takdir katanya Yaitu doa, kita katakan Mengubah di situ Bukan berarti takdir itu gak ada Paham ya? Hanya memindahkan Maksudnya bagaimana takdir itu sudah ada cuma berpindah Dari takdir yang buruk menjadi takdir yang Baik, contohnya atau sakit Sakit gigi misalkan Atau pusing kepalanya, atau sakit Masuk angin lah, atau Sakit demam, misalkan tuh berdoa Ya Allah, Allah masyfini Berilah aku kesembuhan, Ya Allah Berdoa atau enggak? berdoa, akhirnya ditakdirkan sembuh, itu kata orang-orang mengubah takdir, kita katakan itu sebenarnya, dengan posisi seperti itu, itu adalah apa nah, memindahkan takdir yang buruk menjadi takdir yang baik wailah semua sudah takdirkan antum sakit gigi, takdir atau bukan? takdir, berdoa, kemudian sembuh, nah, sembuh dari sakit gigi tadi, takdir atau bukan? takdir juga, pamelun jadi kita tidak bisa mengelak dari takdir gak bisa kita mengelak dari takdir Allah ta'ala kenapa kok gak bisa karena orang itu manusia itu taunya setelah terjadi gitu loh coba kalau antum tahu sebelum terjadi nanti ketika mau berangkat kerja ini sudah ada gambaran pasti itu nanti tabrakan misalnya kalau tahu sebelumnya antum mau gak tabrakan gak mau ini contoh aja ya contoh aja tapi ternyata kenapa orang mau tabrakan karena gak tahu. karena gak tahu kalau itu takdirnya gitu loh paham belum coba misalkan antum tahu takdirnya Antum tanah modal besar-besaran, 50 puluh juta lah taruhlah tanah modal gitu. Kemudian ditampakkan takdirnya, pasti kamu bangkrut nanti. Ya, nggak akan beruntung, modalmu akan apa hangus misalkan. Kira-kira mau nggak tanah modal? Nggak mau karena tahu takdirnya. Nah orang kenapa tanah modal menjadi bangkrut rugi? Karena nggak tahu takdirnya tadi diantaranya. Dia meyakini setelah terjadi gitu loh. Pam ya, dia tahunya setelah terjadi. Oleh karena itu wajibnya kita beriman dengan takdir. Nah barokallofiqom. Karena apa sudah kita nanti pembahasannya kalau kita enggak beriman akan takdir itu biasanya apa? pikiran enggak tenang, hati pun apa? tidak pentram Nah, itu kan dia di sini. Hadam al-qadar wa kadhalika man al-qada. Inilah makna qadar dan makna qada. Jadi qada wal qadar itu artinya sama. Ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Pamlum? Nah, jadi walaupun ada yang bedakan tapi ternyata cuma beda ungkapan saja artinya sama. Kodok itu ketetapan, takdir itu ya takdir gitu loh. Enggak perlu didefinisikan lagi. Paham ya, kita lihat di sini. Wa khaliban ya'ti at-takbir bil qada wal qadar. Dan kebanyakannya seringnya datang ungkapan itu dengan dua-duanya, Kodok wal qadar. Wala ada bedanya antara keduanya. Illa an al qada min al qadar. bedanya? Perhatikan baik-baik. Kalau qada itu ketetapan Allah Taala itu lebih umum daripada takdir. Kenapa? Li anna al-qada ya'ti dikarenakan qada itu lafaz qada yang ingat-ingat ya, ingat -ingat ya lafaz qada itu terkadang maknanya takdir. Bi ma'na anna Allah qaddara al wa qaddaha. Dengan makna bahwasanya Allah Taala menakdirkan segala sesuatu dan menetapkannya wa ya'ti bi ma'na al-fasl bainan nas wal hukm bainahum. Fi mak Terkadang kodok itu artinya apa menghukumi, itu bedanya. Jadi kalau tanya orang apa sih bedanya kodok bal kodar itu? Bedanya kalau dari sisi lafadznya kodok itu lebih umum. Kenapa lebih umum? Karena kodok itu terkadang artinya takdir, terkadang kodok itu artinya apa hukum. Paham belum? Berarti makna-dua pelmananya. Tapi kalau kodar, enggak ada makna lain kecuali takdir itu loh. Paham atau belum ini? Pamsalah. Nah jadi mana yang lebih umum tadi ah kodok atau kodar? Kodok. Karena kodok itu terkadang maknanya takdir, terkadang kodok maknanya hukum, paham Tapi kalau kodar mau nggak mau maknanya takdir toh tak? gitu loh. Berarti lebih khusus. Paham maksudnya ya? Waalaikumsalam ya. Nah seperti itu. Nanti kalau belum paham bisa diulang-ulang lagi nanti. Kembali dari sini. Nah kata beliau contohnya apa? Yang kodok artinya adalah apa? adalah menghukumi atau nak orang kalau fiqum menyelesaikan perselisihan di antara manusia dalilnya ada firman Allah Ta'ala Rabbi kayak bainahum yaman kiamat fi makanu fi yakturni pun sesungguhnya Rabbu akan menyelesaikan akan menghukumi di antara mereka nanti di hari kiamat pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan nah kodok di sini artinya hukum pemulung jadi kodok itu memiliki berapa makna Dua makna. Terkadang kodok artinya kodar, terkadang kodok artinya apa? Al-hukum. Amaloh. Jadi kodok itu lebih apa? Lebih umum. Kodok, maksudnya kodok bukan kodok ya. Nah, karena orang Jawa biasanya kalau orang-orang yang belum belajar tarjutu, maksudnya kodok bal kodar. Alhamdulillah. Kalau kodok lain lagi, kodok itu bahasa bahasanya kata. Allahumma astaghfirullah. Jadi jangan sampai keliru. Kapan ini kodok? Kodok bal kodar. Nah, Allahumma astaghfirullah. Kita lihat sini. Fal qada'u a'ammu minal qadar. Maka qada' itu lebih umum daripada apa? Al qadar. Fa bainahuma 'umuman khusus. Antara keduanya ada umum ada khususnya. yang khusus yang mana? Qadar tadi khusus untuk makna takdir. Tapi kalau qada' memiliki berapa makna? Akhdhihat dua makna. Terkadang qada' artinya apa? Hukum, terkadang qada' artinya qada' takdir. Apa maksudnya insyaallah ya. Maaf Ustaz Abdullah sama. Ayo nak barakallahu fik, ini mudah sekali ini. Naam. Kita ambil satu lagi. Tsaniyan yang kedua, hukmul imani bil qada'i wal qadar, hukum beriman terhadap al qada' wal qadar. Hukum beriman terhadap apa? Ketetapan yang takdir Allah Subhanahu wa taala. Al iman bil qada'i wal qadar wajibun wa fardun alal mu'min. Beriman dengan ketetapan Allah Ta'ala Dan takdirnya adalah wajib Dan fard, Wajib juga artinya ya Terhadap setiap orang mukmin Jadi wajib beriman gitu ya Gak boleh kita gak beriman Karena orang itu kenapa orang Biasanya orang tanam modal Kerja kok bangkrut bunuh diri kenapa Dia antaranya gak beriman dengan takdir tadi wahana sudah ngeluarkan modal jutaan Tapi bangkrut juga akhirnya apa Pulang gantung diri di belakang rumah satu, kedua. Wah, anak sudah bisnis berkali-kali bangkrut terus. Akhirnya pulang apa? Pulang tiba-tiba, "Na'am barakallahu fikum minnur racun." Bodrek tampon apa? Sampurbaykon, Allahu ustazan. Macam-macam orang itu ya. Karena enggak beriman nang takdir tadi itu. Coba kalau dia beriman nang takdir coba. Qadarullah masya faal. Ana bangkrut, kerja seperti ini ya memang dah takdir Allah taala. Semoga ke depannya lebih baik, lebih maju. Caranya gitu. Harus memiliki apa? jiwa yang termotivasi gitu loh itu namanya benar takdir seperti itu. Antum kerja itu enggak mungkin sukses terus. Terkadang dalam bekerja, mencari maisyah ada hambatan, ya enggak? Terkadang ada rintangan, itu wajar. Kita cukup menyandarkan ini takdir Allah taala. Semoga kedepannya lebih lancar, lebih maju, lebih barokah. Caranya gitu. Nah, harus memiliki jiwa yang termotivasi dengan apa? Beriman dengan takdir tadi itu. Kita lihat di sini. Li anna rukunun min iman as-sittah, karena beriman dengan takdir merupakan salah satu rukun Daripada rukun-rukun Iman yang enam Rukun apa definisi rukun Sudah kita lewati berkani-kani Orang mengatakan ini rukunnya ini. Paham ya? Enam Apa itu rukun definisinya? Ingat tetap enggak antun? Ewa Janibus syai' al-akwa Rukun itu Bahasa Arabnya Bahasa Arabnya definisinya adalah apa? Janibus syai' al-akwa Bagian sesuatu yang paling kuatnya Pondasi gitu loh, rukun itu pondasi. Antum kalau bangun rumah itu ada pondasinya atau enggak? Ada pondasinya di awal di bawah itu ada pondasinya. Kalau antum bangun rumah langsung rumah langsung, dikhawatirkan roboh dalam waktu dekat. Paham ya, pondasi ini rukun namanya. Jadi besar alat kuat, bagian sesuatu yang paling kuat itu namanya pondasi, rukun. Jadi rumah itu kalau antum perhatikan baik-baik, semoga apapun yang paling kuat mananya, pondasinya. Nah kalau nggak pertanya, buktikan saja. Coba antum hancurkan fondasinya, roboh semua rumahnya. Amiya, kalau nggak pertanya, coba. Nah barulah Alfiqumullah Mustaan. Nah maksudnya apa? Ini hanya menjelaskan rukun itu apa itu biar orang tahu. Rukun itu adalah bagian sesuatu yang paling kuat itu fondasi. Wa li anahu imanun biqudrotin lai jalawala dan dikarenakan itu merupakan iman terhadap ketentuan dan juga kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala wa oleh karena ini mereka berkata al qadaru qudratullah takdir itu adalah kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala fa man barang siapa yang mengingkarinya faqad zahada qudratullah jalalahu sungguh dia telah mengingkari kemampuan Allah Subhanahu wa ingat-ingat kemampuan merupakan salah satu sifat yang harus terpenuhi di dalam melakukan suatu perbuatan sudah kita lewati dulu kan Suatu perbuatan Tidak akan terwujudkan Kecuali harus terpenuhi dua syarat Perbuatan Tidak akan terwujudkan Kecuali harus terpenuhi dua syarat Ingat gantung dua syarat ini Apa itu Apa Ikhlas dan mutabah itu lain lagi Ikhlas dan mutabah itu benar Tapi syarat untuk lain Syarat untuk terimanya suatu amalan ini sekarang perbuatan Orang berbuat itu Gak akan terwujudkan kecuali terpenuhi dua perkara Antum mau makan Mau minum Mau mencuci Mau bekerja Itu semuanya gak terwujudkan Kecuali harus terpenuhi dua perkara Ingat gak Antum? Al-Ahmad, Apa itu? Kemampuan dan, kemampuan. Kemampuan dan? Kemampuan. Ayo, keinginan Jadi al qudrah wal-iradah Harus itu Kalau gak percaya kita buktikan sekarang Nah, orang yang namanya al-fi'il Fi'il fi itu perbuatan, pekerjaan Itu gak akan terwujudkan Kecuali harus terpenuhi berapa tadi? Dua perkara, al-kudrah wal-iradah Kemampuan dan keinginan Contohnya, di depan Ana Misalkan, warahmatullahi wabarakatuh Ada batu, batunya kecil Kecil batunya Nah Ana mampu untuk mengangkat batu, tapi gak ingin Gak ingin mengangkat Terangkat gak kira-kira batunya itu? Terangkat gak kira-kira? Gak terangkat Perbuatannya nggak terwujudkan karena hanya ingin saja, eh, hanya apa? Hanya kemampuan saja keinginan nggak ada. Pertama, kedua, di depan antum, nampar kalau fikum ada satu mangkok bakso, eh, bakso beranak besar itu, nampar kalau fikum satu mangkok itu ya, antum punya kemampuan untuk makan, punya nggak kemampuan makan? Punya, tapi nggak ingin. Terwujudkan nggak makan bakso tadi? Nggak terwujudkan karena keinginan tidak ada, hanya ada kemampuan saja. Amulun. Yang kedua, bakso satu mangkok tadi itu ada di hadapan antum. Antum ingin sekali makan, ingin sekali, tapi enggak mampu. Sarayawan sini, banyak sarawannya dalamnya. Sarayawan semuanya. Wah, ingin pokoknya. Ana mau makan ini, tapi enggak mampu gitu loh. Terwujudkan anakannya tadi? Enggak terwujudkan. Jadi perbuatan itu tidak akan terwujudkan kecuali harus terpenuhi berapa? Dua syarat. Al fi'lu la yakunu illa bi Al-amrul awal al-kudrah Wal-amrul thani al-irada Alhamdulillah ya Perbuatan tidak akan terwujudkan Kecuali dengan dua perkara Kemampuan dan keinginan Itu mesti itu dah Antum bisa terapkan dengan contoh-contoh yang lain silahkan yang jelas Sudah faham Jadi orang makan karena ada kemampuan ada keinginan Orang minum karena ada keinginan ada kemampuan Orang kerja karena ada keinginan ada kemampuan Mahmul insyaAllah Nah barakallah fiikum kita tutup yang terakhir wa fi ba'd dan pada sebagian ungkapan-ungkapan yang lain al-qadaru sirrullahi fi khalqihi. Qadar itu adalah apa? Adalah rahasia Allah Subhanahu wa pada naba'kalau fiikum makhluk-makhluknya. Ini penting sekali. Sudah kita lewat berkali-kali kan, bahwasanya takdir Allah taala adalah apa? Rahasia Allah Subhanahu wa Kenapa dikatakan rahasianya? Karena kita enggak tahu. Kita enggak tahu setelah apa? Kecuali setelah terjadinya. Antum tahu enggak kira-kira nanti barakalafikum akan terjadi sesuatu seperti ini seperti ini tahu enggak kira-kira? Enggak tahu. taunya setelah terjadi itu rahasia. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang semisal dengan takdir seperti ini apa contohnya? hal maut, kematian. Kematian juga termasuk sirrulllah jalla wa ala. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang enggak tahu. Orang enggak tahu kapan dia mati dan di waktu kapan, di mana dia akan mati, usia berapa enggak tahu kan? enggak tahu, tahu-tahu sudah meninggal dunia. Tahu-tahu sudah meninggal dunia. Paham ya? Dia pun enggak tahu ketika dia meninggal dunia. Taunya apa? Nah, yang lain mengetahui kalau si fulan itu meninggal dunia. Apa maksudnya? Nah, jadi yang namanya kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Takdir juga sama, rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diprediksikan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi Wa rasallallahu 'azza wa jalla bimanihi wa karamahi an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbulllahu wa yardah walhamdulillahi alamin